Kenapa sistem MLM diharamkan? Oh, Multifil Marketing. Diharamkan yang pertama dikarenakan memakan harta orang dengan cara bautil. Aglu Amor Nasibil Bautil. Memakan harta orang dengan cara bautil. Ada Ustaz Kodoliman bacanya. Orang-orang yang di atas, ini kan menggunakan jaringan nih. Antum ah, punya banyak channel jaringan jaringan jaringan jaringan 5. Ya, masing-masing ini punya jaringan lagi 5, 5, 5, 5, 5. 5 terus begitu Antum yang di atas ini tinggal gini-gini aja mendapatkan bagian daripada penjualan masing-masing jaringan tadi. Semakin antum e, naik ke atas, semakin banyak jaringannya, akan semakin besar keuntungannya. antum itu memakan harta orang bawahnya itu dengan cara yang baik. Yang kerja dia, yang capek dia Kamu dapatkan sekian persen daripadanya Termasuk aglu Amba nasibil bapil Terima kasih